Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini, Minggu 11 Maret 2018, dibacakan Ardian Syah. Ustadz Abdul Somad akan ceramah 2 jam di Terminal Bernun. BNNAC tembak 2 pengedar narkoba di Inginjaya, Aceh Besar. Ustadz Suryadin Syah diserang seorang pria di Aceh Tenggara. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Dalun penceramah kondang asal Pekanbaru, Riau, Ustadz Abdul Somad LC dijadwalkan akan tampil di Terminal Bernun Selasa sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Alumnus Universitas Al-Azhar Kairu, Mesir akan berceramah selama dua jam di terminal yang dikelilingi Ruko yang terletak di pinggir jalan nasional tersebut. Sebelum tampil, Ustadz Somad Panitia menyuguhkan penampilan Rapai Grempeng, Sudati, Rapai Geleng, Rafli Kandi, dan Kasida Modern dari Medan. Hal ini disampaikan Ketua Panitia, Jamal Abadi. Ia menambahkan pihak Panitia belum membangun panggung besar di terminal mengingat akan macetnya arus lalu lintas. Panggung tersebut akan dibangun Senin malam. Jamal juga mengatakan Panitia telah berkoordinasi dengan Sat Lantas Polres Pidi untuk menyiasati arus lalu lintas supaya tidak macet kendaraan. Sudarlun, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menembak dua pengedar narkoba sabu-sabu. Tindakan tegas, terarah, dan terukur tersebut dilakukan petugas BNN Aceh. Pasalnya kedua bandar sabu-sabu ini berusaha melawan petugas dan melarikan diri pas jadi tangkap Sabtu Diniari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Kepala BNN Provinsi Aceh berikian polisi Dr. Andes Faisal Abdul Nasir melalui Kepala Bidang Pemberantasan menjelaskan penangkapan para pemerintah Tersangka berdasarkan laporan masyarakat yang menyebutkan peredaran dan penyalahgunaan sabu-sabu di salah satu gampung di Kecamatan Ingin Jaya semakin mengkhawatirkan. Ia menyebutkan keempat tersangka, dua di antaranya berasal dari Kecamatan Ingin Jaya yakni RI dan MU, sementara dua lainnya warga Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar, masing-masing SH dan RF. Bersama para tersangka, petugas mengamankan barang bukti 85 paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening, 5 HP dan 2 dompet milik tersangka berisikan KTP dan SIM. RI dan MU terpaksa diberi tindakan tegas karena melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Sudalun Ustadz Suryadin Syah, warga desa Amalia, kecamatan Bukit Tusam, Aceh Tenggara, diserang seorang pria di daerah itu minggu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian wajah. Kapolres Aceh Tenggara KBP Gugunhardi Gunawan didampingi Kapolsek Bukit Tusam Ibda A. Razali membenarkan Ustadz Suryadin Syah diserang seorang pria. Belum diketahui motif penyerangan Ustadz Suryadin Syah dan kini diamankan keluarganya di desa tersebut. Sudah lun, tim Polsek Bandar Sakti Loksemame berhasil membekuk seorang satpam PDAM Tirta Munpasi Aceh Utara atas dugaan mencuri aset milik perusahaan tempat bekerja dengan nilai mencapai setengah miliar rupiah lebih. Satpam yang ditangkap berinisial R warga Banda Sakti Loksmawai, sedangkan penadahnya berinisial S asal Cunda Loksmawai. Barang bukti yang disita dari tempat penadah uang 60 juta rupiah, ratusan keran air, dan ratusan meteran air. Sedangkan dari tersangka pencurian sejumlah alat elektronik, senapang angin, cincin emas, dan lainnya. Aksi pencurian dimulai sekitar bulan Mei 2017 di gudang PDAM yang terletak di kawasan Mon Gedung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun di mata mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji tidak kreatif dan inovatif apabila hanya ingin mengambil alih harta wakaf Aceh yang ada di Mekah Arab Saudi. Muhammad Nazar mengatakan seharusnya bisa dilakukan oleh BPKH adalah membangkitkan kembali spirit pewakafan harta di kalangan konglomerat muslim Indonesia seperti yang telah dicontohkan saudagar dan ulama Aceh ratusan tahun lalu sebelum Indonesia ini lahir. Nazar juga mendorong BPKHRI bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia untuk mensertifikatkan harta wakaf yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia. Ini untuk menyelesaikan sengketa dengan ahli waris harta wakaf yang sering mengklaim tiba-tiba sebagai milik kakek atau moyang mereka, padahal telah diwakafkan kepada umum. Sementara terhadap pengelolaan harta-harta wakaf Aceh di Arab Saudi, menurut Nazar, sudah tepat dilakukan oleh Nadir Wakaf Al-Ashi saja. Hasilnya tetap kepada jamaah haji serta pelajar Aceh yang sedang beribadah di sana atau sedang menuntut ilmu atau menetap di Arab. Darlun seorang penumpang pesawat lain R.J.T. 358 Rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Minangkabau mengenakan baju pelampung di dalam pesawat saat kondisi normal. Akibatnya kepanikan penumpang lain terjadi. Lion Air menyatakan kondisi penerbangan saat itu normal tidak seperti yang diinformasikan penumpang berinisial FAR yang mengenakan baju pelampung tersebut. 30 menit pasca lepas landas, FAR yang duduk di kursi 10D memakaikan baju pelampung untuk dirinya dan neneknya yang duduk di kursi 10C. Mengetahui situasi ini, pimpinan awak kabin Desi Febrianti menanyakan alasan FAR membuka baju pelampung far ke dapur pesawat bagian depan dan menginformasikan kepada penumpang lain segera menggunakan baju pelampung. FAR meminta agar pesawat kembali lagi ke Cengkareng. Menurut FAR, dirinya bisa melihat dan merasakan adanya bahaya jika penerbangan dilanjutkan. Dari Nyisrum Selamit Tanjung Permais, berita malam edisi Minggu 11 Maret 2018.